Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet, Kwi Kiyanggi mengupas tentang krisis finansial di Amerika, serta dampaknya bagi negara lain di Eropa hingga Asia. Menurut Kwi Kiyanggi, krisis finansial di Amerika seharusnya membuka mata kita bahwa liberalisasi dan demokrasi yang sebebas-bebasnya ternyata cenderung menjerumuskan negara pada kehancuran dan keterpurukan. Ironisnya, tim ekonomi kita justru menggebung-gebung sebagai penganut Washington Consensus yang sangat liberal dan terbuka terhadap modal asing serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh IMF, meski negara telah dirugikan hingga ratusan triliun rupiah. Nah, untuk membahas apakah ada peran IMF dalam krisis finansial di Amerika, segera kita temui Kwi Kyan Pak Kwi, nama IMF selalu disebut-sebut dalam beberapa kasus krisis ekonomi di negara-negara berkembang. Lantas apakah IMF juga berperan dalam krisis di Amerika? Di Amerika, institusi seperti itu IMF lantunya sama sekali nggak dianggap kok. Semuanya itu kan anggota IMF, Amerika kan anggota IMF. Nah, dia kan melakukan hal-hal seperti ini selama berpuluh-puluh tahun sampai meledak. Kan? Nah, ketika meledak, itu pemerintah Amerika ya sesuka-sukanya sendiri saja. Lalu Menteri Keuangannya ketika itu yang menghadapi ini, Henry Powell, itu bingung kan dia. Lalu biasa tu dijual kalau enggak salah kepada Jay dengan harga murah cuma 2 dolar naikkan lagi 10 dolar terus kemudian uh, apa Fairy May dan Fairy Mac itu disuruh beli oleh pemerintah 80 miliar. Terus kemudian bingung-bingung gitu terus dia mengatakan gini aja deh satu satu kali kasih saya uang 700 miliar dolar. Dia ya, marah dong Kongresnya kerana Amerika itu kan negara yang menganut sistem sangat liberal dan percaya betul bahawa mekanisme pasar yang mengurus segala-galanya. Kok oh, sekarang pemerintah disuruh turun tangan begitu? Tetapi ternyata setelah direjek, ditolak oleh Kongres, lebih hancur lebur lagi di uh, bursa efek segala, ya sudah, diberi otorisasi 700 miliar. Jadi ini semuanya terjadi, IMF nggak ikut campur, nggak dilibatkan, tidak ditanya, artinya tidak. Jadi IMF memang hanya punya gigi di negara-negara berkembang saja ya Pak Kwi? Iya, betul. IMF itu kan sejak didirikannya lambat laun kan hanya menjadi menjadi lembaga yang disegani oleh negara-negara miskin. Negara-negara buduh lah. Gitu. Tapi Amerika tidak anggap, Eropa tidak anggap. mereka bertindak semau-maunya sendiri. Jadi dari kebijakan yang liberal menjadi kebijakan yang penuh dengan regulasi sesuka-sukanya sendiri. Hmm. Di sana lain. Di Eropa banyak bank yang dijadikan BUMN gitu. Padahal di sini enggak boleh BUMN harus disprivatisasi oleh IMF. Lain, lain. Demikian, kui kian gi, saya Dinda Natasya.